mau bicara apalagi semuanya udah jelas kamu udah hianatin aku aku nggak bermaksud ya. kamu lalu namanya apa kalau itu bukan perkhianatan kamu pembohong aku, aku benci kamu kamu jahat kamu jahat. Paksa putus nindangannya The dream